يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس استقيموا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما Ennallaha kana alaikum wa waqibah Ya ayuhan ladina amal taqullah Wa khulu kawlan sajidah Yusdihlakum amalakum wa yabtirlakum dunobakum Wa mayyutin laha wa rasulah Fafanfaza khawza alaqiman Ama ba'am Fa ina asdaqal hadithi kitabullah Wa Alamu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam washaru al-umur muhadatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bina'in dalalah wa kullu waradati min dhal. Alhamdulillah untuk yang kedua kalinya kita bisa berjumpa sekali pun mundur satu pekan dan jadwal yang ditetapkan mestinya hari Rabu yang lalu tapi karena ada mundur, kita mundur hari Rabu sekarang kemarin pertemuan pertama kita sudah menjelaskan tentang beberapa alasan tentang pentingnya Tauhid sekalipun belum seluruh alasan kita kemukakan tapi beberapa alasan yang sudah kita jelaskan pun cukup untuk memberikan keyakinan kepada kita tentang amat sangat pentingnya Tauhid Oleh karena itu, kajian kita akan bahas masalah Tauhid yang bersumber dari kitab Muqtasur Ma'al ibn Qabul mukhtasar artinya ikhtisar atau ringkasan Adapun Ma'aniul Qabul sebenarnya merupakan kitab syarah dari kitab lain Ada kitab namanya Sulamul Usul ila Ilmi Al-Usul fi Tauhid Sulam artinya Tangga Tangga Yang menuju kepada ilmu usul Ilmu yang pokok Dalam masalah Tauhid Kitab ini Menjelaskan tentang Akidah yang benar Yang bersumber dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kitab ini amat sangat penting Memuat banyak hal yang amat sangat fundamental sekali Bagi umat Islam Tapi saya amat sangat ringkas Oleh karena itu muncul inisiatif Dari seorang ulama Namanya Hafid bin Ahmad Hakan Rahimahullah ta'ala Yang kemudian Berupaya memberikan penjelasan yang lebih luas tentang kitab Sulaiman Usul Ilahilil Usul Kitab ini, lalu syarah atau penjelasan dari kitab Sulaiman Usul ini diberi nama atau diberi judul dengan Maalihul Khabul susunan Hafid bin Ahmad Hakim. Agar tetapi buku Ma'ariful Qabil untuk pemula ini terlalu luas dan terlalu mendalam. Kadang ada penjelasan yang hjelima yang akan membingungkan orang-orang awam untuk memahaminya. Maka muncul inisiatif dari seorang alim untuk meringkas dan mempersimpal penjelasan dari kitab Ma'ariful Qabil ini. Sehingga lahirlah kitab Mukhtasar Ma'ariful Kabul yang disusun oleh Abu Asim yang meringkas kitab Ma'ariful Kabul tersebut sehingga kitab Hasil ringkasannya ini diberi judul dengan Mukhtasar Ma'ariful Qawl. Nah, kitab ringkasan inilah yang akan kita bahas. Mukhtasar Ma'ariful Qawl ini lah yang akan kita bahas dan isinya memuat berbagai macam poin-poin penting dalam masalah akidah. Kenapa saya tidak memilih kitab Ma'ariful Qawlnya? Karena Ma'adul Qabur seperti yang tadi Ungkapkan Terlalu luas, terlalu mendalam dan kadang Ada penjelasan yang menjelimat Oleh karena itu kita buktasornya ini Bagi kita Insya Allah cukup Untuk memberikan penjelasan Yang gamblang tentang poin-poin Tau Inilah sekelas tentang uh, Kitab buktasur Ma'adul Qabur di Muqat Dima kita uh, ma'arjulqabun Itu dijelaskan beberapa poin Ibu-ibu barangkali ada yang sudah memegang fotokopia dari kita ini ya. Mulai dari Muqat Dima Muqat Dima ini mencakup beberapa masalah Pertama, masalah pertama Allah nallaha ta ta'ala falakal khalqal ibadati Sesungguhnya Allah Menciptakan makhluk Untuk beribadah Kepadanya Jadi Allah menciptakan makhluk ini bukan iseng Ah nganggur Tidak ada kerjaan Daripada iseng udah aja Menciptakan makhluk Tidak begitu Tapi Allah menciptakan Makhluk ini untuk ibadah Dan dalil-dalil Tentang hal ini banyak di antaranya pertama, Quran surah Adzariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Kita kemarin sudah pernah membahas sepintas ayat ini. Makna ibadah adalah tauhid. Kata Ibn Abbas begitu demikian. Jadi ilah liwahilun tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengetahui aku. Kedua kita juga pernah bahas bahawa dalam kalimat ini ada pasangan ma nafi dengan ilah istisna wama wa dan ma tidaklah ma ini disebut huruf nafi. Nafi itu yang menidakkan. Di anginnya ada illa Illa disebut huruf istisna Atau pengecualian Kalau dalam satu kalimah Baik ayat ataupun hadis, Ada pasangan makna Dengan illa istisna Ini fungsinya litasis Untuk mengkhususkan Sehingga makna ayat ini Aku ciptakan Jin dan manusia khusus Tidak ada yang lain Khusus untuk ibadah kepada aku Nah ini yang pertama. Kedua disebutkan oleh muallif di sini. An nazalika mubtada hikmatihi subhanahu wa ta'ala. Famuhalun muhal an al hadzal khalqa wa yazawwidu bir ruh wal aql adatan duna amalin Waduna ba'tin wa hisabin 'an hadzal amal. Qala ta'ala afahasiltum annama khala'nakum 'ala Kedua, kata muallim, bahwa ibadah itu merupakan kandungan atau bukti sifat hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil Allah menciptakan makhluk lalu membekali makhluk itu dengan ruh dan akal, tapi itu dilakukan sekedar iseng. Tanpa harus beramal si makhluk tersebut tanpa dibangkitkan, tanpa dihisab berdasarkan amal-amal yang telah dilakukan Jadi mustahil Allah menciptakan makhluk lalu diberi akal, lalu ditujukan sekedar iseng aja. Kata orang Sunda mah pangangguran daripada nganggur atau lebih baik menciptakan makhluk saja. Itu kan iseng namanya. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun 115, "Afasabtum annama khalaqnakum abatha?" Apakah kalian mengira bahawa kami menciptakan kalian ini sekedar iseng? Huruf alif di dalam ayat ini Ahasibtu Huruf alif di sini disebut huruf istifhamul inkari Istifhamul inkari itu kalau bahasa Arabnya, bahasa kitanya disebut kalimat retoris Kalimat retoris adalah kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban Saking sudah jelas jawaban dari pertanyaan itu Apakah kami menciptakan Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan Kalian ini sekedar iseng gitu kan Jawabannya tentu saja Tidak Tidak mungkin manusia Makhluk ini diciptakan Secara iseng Oleh karena itulah Maka poin pertama Yang wajib-wajib wajib kita yakini bahwa Allah menciptakan makhluk ini Untuk ibadah kepadanya Allah menciptakan kita ini untuk ibadah. Tidak hanya kita juga jin. Bukan untuk senang-senang, bukan iseng ala kadarnya, bukan diciptakan setelah itu terserah kalian mau berbuat apa. Bukan itu, tapi diciptakan untuk beribadah. Ini poin pertama. Poin kedua, huruf ba. An-na subhanahu wa ta'ala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 dari hasil ibadah-ibadah tadi. Poin pertama, makhluk manusia jin diciptakan untuk ibadah. Poin kedua, Allah akan membangkitkan makhluk itu setelah mati untuk dihisab dari ibadah yang sudah ditugaskannya sejak awal tadi. Dan hisab yang Allah lakukan kepada makhluk tersebut sebagai bukti keadilan Allah, karena Allah itu adil. Semua amalan pasti akan dipertanggungjawabkan. Justru kalau semua amalan bebas, tidak ada pertanggungjawabannya, itu tidak adil. Jadi dihisabnya makhluk atas seluruh amal yang dilakukannya sebagai wujud keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam beberapa ayat. Pertama, Al-Jahsiah ayat 21 dan 22. Al-Jahsiah itu surat ke-45. Allah menyatakan, Amhasiballadhi ah, najtarahu an Annaj'alahum kalladhina amanu wa'amilu salihat Sawaan mahiyahum wa mamatuhum sa'amayahkumun وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزي كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون kata Allah. Apakah orang-orang yang telah melakukan kesalahan mengira bahwa kami akan menjadikan mereka sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Baik dalam hidup mereka atau ketika mati mereka Sungguh buruk apa yang mereka putuskan Jadi jangan sampai orang-orang yang berlaku jahat Mengira bahwa mereka akan diperlakukan sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal sore Baik ketika hidupnya ataupun ketika matinya Jangan mengira begitu Kalau mengira begitu, oh buruk sekali perkiraan dan Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan sebenarnya Agar semua jiwa Dibalas Atas apa yang telah Mereka kerjakan dan mereka Sedikit pun tidak akan Divolimi Tidak akan divolimi maksudnya akan Dihisam secara adil Kalau salah salah Kalau benar benar Kalau umpama ada yang benar disalahkan Yang salah dibenarkan itu Dolim Mereka tidak akan divolim ini surah Al-Jasyah 21/22. Dalam surah surah ke-38, surah surah ayat ke-27 dan 28 Allah menyatakan, Wama khalaqna sama awal Allah Wama baynahuma baaltilah. Zalik abdunul ladhin kafaroo, fawilul ladhin kafaroo min al-nafs. Amnajanul ladhin amanu wa amilus salihat. Kal fil ar am naj muttaqina kal fudja. Kata Allah dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya secara bautil, secara sia-sia. Itu adalah dugaan orang-orang kafir. Maka selakalah orang-orang kafir dan masuk neraka. Atau apakah kami akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sama seperti orang-orang yang mengadakan kerusakan di muka bumi, ataukah apakah kami akan menjadikan orang takwa sama dengan orang-orang durhaka? -orang nah ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan bahawa semua amal manusia akan dihisab, akan dibalas. Akan ada perhitungan, baik dibalas dengan kebaikan, buruk dibalas juga dengan keburukan. Ini poin kedua yang wajib kita yakin. Poin kedua itu adalah bahwa kita akan dibangkitkan dan akan dihisap. Poin pertama kita harus yakin bahwa kita diciptakan untuk ibadah. Poin kedua hasil ibadah itu nanti akan dihisap. Dan untuk dihisap tentu saja harus Dibangkitkan terlebih dahulu Sebelum dihisap Inilah poin kedua Ketiga Ta'rif atau definisi ibadah Kita tadi diciptakan untuk ibadah Lalu kita juga akan dihisab Atas semua ibadah yang pernah kita lakukan Lalu apa ibadah? Mu'alif di sini mengutip takrif atau definisi ibadah Dari perkataan penjelasan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Dalam kitab Al-Ubudiyah Ta'rif ibadah atau definisi ibadah secara syar'i adalah Ismun jami'un Likulli ma yuhibuhullahu wa yaradha Minal akwali wal akmali Zohirati wal bautina Ibadah adalah Suatu sebutan Suatu ungkapan Suatu istilah Yang mencakup Segala sesuatu yang Dicintai Dan diri oleh Allah Baik berupa Ucapan Ataupun amalan Baik zohir maupun batin pokoknya segala hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah apapun hal tersebut ucapan ataukah perbuatan baik lahir ataukah batin maka itu ibadah apapun itu contohnya ucapan umpamanya yang yang zahir yang nyata yang terdengar seperti zikir seperti amar ma'ruf nahi munkar nasihat seperti bacaan Al-Qur'an, seperti ucapan-ucapan yang baik yang bisa menyenangkan ses sesama makhluk, sesama manusia. Itu ucapan yang dicintai dan diridai Allah itu adalah ibadah. Kita punya anak. Kita bilang anak kita namanya Ujang. Ujang Tuh, sudah azan, ayo ambil air wudu terus pergi ke masjid salat berjamaah di masjid. Ucapan itu diridhoi enggak oleh Allah? Masih diridhoi. Maka itulah ibadah. Seorang suami bilang sayang kepada istrinya atau istri kepada suami untuk menyenangkan suaminya atau istrinya. Apakah itu diridhoi oleh Allah? Diridhoi. Itulah ibadah. Makanya banyak-banyaklah bilang sayang Kepada suami Itu gak sia-sia loh Itu akan Diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Taala Demikian juga amalan Ibu-ibu Begitu bangun tidur langsung Umpamanya setelah ambil air wudhu Terus umpamanya sholat Setelah itu ke dapur Bikin air kopi Masak untuk suami Dan anak-anak itu perbuatan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, dicintai dan diridhoi. Maka itu juga ibadah. Semakin sering ibu-ibu masak, semakin banyak ibadat. Setelah itu ibu-ibu Ibu-ibu ya? nyuci pakaian, nyuci juga piring-piring. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap kali seorang istri mencucikan pakaian kotor suaminya. Maka berguguranlah dosa-dosanya Bersamaan dengan bergugurannya Kotoran itu dari baju yang dicucinya Jadi ibu-ibu makin sering nyuci Makin banyak dosa yang berguguran Biar rajin nyuci Ingat kepada hal ini Tadi mas sepi pas disuci Ibu-ibu jadi ribut Mereka Oh, rugi ibu-ibu yang enggak pernah cuci <laughs> Karena dosa-dosanya yang tidak gugur Tapi masak lumayan. Pakai mesin Tidak apa-apa pakai mesin juga berfahal Kan mesin juga harus dioperasikan Harus dimasukkan, dikasih sabur Kemudian setelah kering, umpamanya diambil kan nggak jalan sendiri bu setelah di, setelah kering di mesin cuci apakah si bajunya terbang sendiri ke tempat cemuran? Nggak. Nah. Ada usaha semakin ba ba banyak usaha ibu dan semakin berat semakin banyak dosa yang gugur dan semakin banyak pahala. Semakin banyak pahala makanya pernah Fatima kalau dia wawahnya, yang tidak memiliki pembantu lalu harus menggiling gandum sendiri untuk memasak mengerjakan pekerjaan di rumah sendirian capek lalu Fatimah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta agar diberikan hamba sahaya untuk membantu pekerjaannya di rumah apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau engkau mau akan aku berikan hamba saya. Tapi kalau engkau mau bersabar maka di sana medan buburnya dosamu dan bertambahnya pahalamu. Apa kata Fatimah kalau begitu saya sabar aja. Jadi aja dia mengerjakan sendiri semua pekerjaannya. Ini orang sekualis Fatimah, bisa. Tapi masih ada kualitas Fatimah zaman sekarang <SILENCIO> Tapi ada tapinya Bu Andai Andai ya Andai Capeknya ibu-ibu dengan pekerjaannya di rumah Menyebabkan perhatian ibu-ibu kepada suami Dan kepada anak-anak menjadi berkurang Umpah karena ibu-ibu capek bekerja seharian di rumah Pas suaminya datang Ibu-ibu enggak bisa senyum, manyun, semburut, capek, lelah dan dalam keadaan lelah seperti itu sensitif perasaan mudah tersinggung, mudah emosi ya enggak ibu-ibu? Ya. Kaku. Ya. Sehingga suami pulang tidak memperoleh dan tidak disambut dengan senyum, tidak sempat untuk dandan, tidak sempat untuk melayani suami. Pas suami umpamanya datang, ibu-ibu sudah merem Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kemesraan suami istri berkurang Akhirnya perhatian ke suami berkurang Akhirnya ke suami cepat emosi Mak, biasanya jam 5 sudah pulang, kenapa jam 8 sekarang baru pulang? Sambil membentak Maka bila capeknya ibu-ibu mengakibatkan munculnya efek negatif seperti itu. Tinggalkan. Bukan ditinggalkan pekerjaannya. Boleh cari pembantu. Dengan cari pembantu perhatian kita terus suami menjadi besar. umpamanya kalau tidak ada pembantu ibu-ibu langsung masak langsung ngepel akhirnya pakaian suami belum listrikkan. Akhirnya sepatu gaus kaki juga belum disiapkan Akhirnya barang-barang keperluan suami untuk bekerja juga tidak tersiapkan Dibiarkan suami sendiri Maka akhirnya suami jadi kurang simpati ke istrinya Padahal istrinya gak nganggur Tapi dia nyuci, dia mempel, dia beres-beres rumah, dia masak Tapi akibatnya perhatian suami kurang Ah saya gak diperhatikan oleh istri. Ah akhirnya saya juga tidak memperoleh senyuman yang manis dari istri Akhirnya berkuranglah komunikasi antara suami istri Berkuranglah kemesraan dan ini berbahaya Nanti suami bisa melirik lagi yang lain Dan ini kembangannya kepada istri kerugiannya. Nah bila itu terjadi daripada malorah tidak apa-apa Mencari pembantu dalam rangka Untuk memberikan perhatian yang lebih penuh kepada suami dan anak-anak ah, Rada kabela nih ibu-ibu Yang memper yang mempunyai pembantu Jadi bu, semua pekerjaan yang ibu-ibu lakukan di dalam rumah Itu dicintai dan diriudahi oleh Allah Karena bisa menyenangkan suaminya Maka itu juga ibadah Makanya Bu, sekalipun capek nyuci, capek ngepel, capek beres-beres Ingat bahawa semua itu tidak sia-sia Semuanya itu ada pahala dan menggugurkan dosa Ingat bahawa kecapean semua itu dibalas dengan gugurnya dosa dan mengalirnya pahala Maka saya yakin pasti ibu-ibu akan menjalani semua kesibukan rumah tangganya dengan senyum Tidak akan sambil menggerutu Ibu-ibu lagi umpamanya uh, mengiris bawang karena melamun atau karena terlalu semangat. Wah ini bawang ini pahalan. Akhirnya sih telunjuknya juga keiris. Dalam kasus ini gugurnya dosa akibat teririsnya telunjuk kita itu lebih banyak dosa yang kubur Karena itu musibah Musibah yang dialami di tengah-tengah ibadah Asal jangan disengaja Nah ini kan ibadah Iri saja nah, Jangan kalau begitu itu dolim kepada diri sendiri Nah ingat kepada semuanya itu Saya yakin sejak saat ini Ibu-ibu mengerjakan semua pekerjaan rumah Tidak akan sambil menggerutu tidak akan sambil cemberut, tapi akan dilakoni dengan senang hati karena menyadari semua itu menghasilkan pahala dan menguburkan dosa. Itu ibadah. Jadi ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya shawm, bukan hanya baca Quran, bukan hanya ngaji, bukan hanya menuntut ilmu. Tapi apapun pekerjaan, baik lisan ataupun anggota badan, yang lahir ataupun yang batin, kalau semuanya itu dicintai dan dinitik oleh Allah, itulah ibadah. Merawat anak. Merawat anak, waduh luar biasa ibu. Merawat anak, mendidik anak itu, pahalanya itu bukan hanya, kata orang Sunama, bukan sehari tahun, susah diterjemahkan. Bukan hanya sesaat itu saja. Tapi pahalanya terus sampai ke akhirat. Anak kita, kita rawat. Kita, e, apa namanya, didih. Lalu anak kita menjadi anak yang soleh dan soliha Wa amal-amal yang dilakukan oleh anak kita kebagian pahalanya Luar biasa Apalagi anak wanita Kalau umpamanya siapa orang yang diberikan dua anak wanita Lalu si orang tua mengurusnya sampai balil Maka kata Nabi Serem Aku dan orang itu seperti ini nih. Lalu Nabi mengacungkan jari telunjuk dan jari tengahnya Di akhirat nanti dia akan berdampingan dengan Rasul Selesai Itu ibadah yang tinggi Nah itu adalah takrif ibadah Menurut definisi Dari Syekhul Islam, Islam, Islam, Islam, Islam, Islam. Apa bu? Satu juga sama bu Sedua ibadah Satu ibadah Kalau ada setengah juga ibadah Ibadah semuanya bu. Ada pun Perkataan al-imam Ibn Al-Qayyim al, al Jauziyah rahimahullah Beliau berkata Wajimal ibadah kamalul hubbi ma kamalul dhulli Ini perkataan imam Ibn Al-Qayyim Kata beliau Bahawa jimaul ibadah Kumpulan dari ibadah Cakupan dari ibadah adalah kesempurnaan rasa cinta yang disertai dengan sempurnanya rasa hina diri kepada Allah. Cinta kepada Allah mencapai puncak, merasa diri hina dihadapan Allah juga puncak. Perpaduan dari cinta dan rasa hina diri dihadapan Allah ini inilah ibadah. Ini kata Alimah Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. Inilah poin ketiga Di dalam Mukadimah ini Poin pertama manusia Ciptakan untuk ibadah Poin kedua bahawa manusia akan Dihisar dari semua Ibadah yang dilakukan dan yang ketiga Definisi dan penjelasan Ibadah Poin keempat Nah ini bu yang harus diperhatikan Ini poin keempat ini Sudah Menyunggi men men men men Menyinggung tentang tanggung jawab kita. Keempat, Allah Taala ala Bani Adam salasa tamawasiq. Allah telah mengambil tiga jenis perjanjian kepada seluruh Bani Adam. Seluruh manusia. Termasuk kita sebagai manusia oleh Allah telah diambil tiga jenis perjanjian Ini diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran Perjanjian pertama Yaitu perjanjian yang Allah ambil Ketika Allah mengeluarkan semua manusia dari tulang-tulang sulbi bapak-bapak mereka masing-masing Pertama dari tulang sulbi ada Dan dari tulang sulbi seluruh bapak-bapak kita Yang dimaksud Dikeluarkan dari tulang sulbi Adalah sperma Itulah bibit yang telah akan menjadi manusia Dari diantara miliaran katanya ya Saya belum pernah menghitung dari antara sekian banyak miliaran calon-calon manusia yang terkandung dalam cairan sperma yang dipancarkan dari e, seorang laki-laki. Itu hanya satu yang jadi. Yang lainnya mati. Nah kita yang jadi sekarang jadi manusia ini, ini telah menyingkirkan miliaran saingan. Sehingga jadi kita sekarang ini. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Al Quran Surah Al Araf ayat 172. Allah berfirman: Wa il ahdarabbuka min bani Adam min dzuhurim dzuriyathu wa ashadhum ala anfusim alasubi rabikum qalub ala syahidna. Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian. Dari seluruh Bani Adam Dari tulang-tulang Dari turunan-turunan mereka Dan Allah mengambil Persaksian dari mereka semuanya Kata Allah Bukankah aku adalah Rabb kalian Kalu mereka menjawab Bala syahidna Ya kami bersaksi Kalu bala ini adalah Ucapan Manusia Ketika Ditanya oleh Allah Kalian mengaku Bukankah aku ini rob kalian Pencipta kalian Mereka menjawab bala Ya Itu jawaban mereka Ya Engkau adalah Rob kan Bala dalam bahasa Arab. Adalah jawaban yang artinya ya Tapi dari pertanyaan yang negatif Kalau pertanyaannya negatif ada tidaknya Maka dalam bahasa Indonesia Apakah anda seorang muslim? Kita menjawab ya Apakah anda seorang kafir? Kita jawab tidak Tapi kalau pertanyaan Bukankah anda seorang Muslim? Jawabnya gimana? Tidak. Ya, saya seorang Muslim, bukan tidak. Paling gimana aja? Itu dalam bahasa Indonesia tidak ada jawaban khusus. Dalam bahasa Arab ada umpamanya hal antar Muslimun, jawabnya tidak. Anda Muslim. Kalau ditanya hal antar kafir, apakah anda seorang kafir? Jawabnya lah. Alas tu bika kafir. Saya bukan seorang kafir. Tapi kalau umpamanya alastah musliman, bukankah anda seorang muslim? Jawabnya bukan naam, bukan la, tapi jawabnya bala Ya, saya seorang muslim. Ini juga alastu biroh bikum ini pertanyaan yang negatif. Alastu adalah Laisa dengan anak Jadi alas tu, bukankah aku rob kalian Ini kan pertanyaannya ber, ber, ber, berupa kalimat negatif Alas tu bi bukankah aku Adalah rob kalian, jawabnya bala Ya, engkau rob kalian Kalau jawabnya naam, bukankah aku rob kalian Terus jawab naam, ya engkau bukan rob kami nah makanya Ibnu Abbas menyatakan in kalu naam fagfaru kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini kalau mereka menjawab naam maka kafirlah mereka karena kalau naam berarti ya engkau bukan Tuhan kami berarti kafirlah mereka jadi kalau di, ada pertanyaan yang berupa kalimat negatif, lalu kita akan mengiyakan, maka kita harus menjawabnya dengan sebutan bala, artinya ya, engkau allah rokan. Adapun kalimat syahidna bala syahidna bala ya, syahidna kami bersaksi, kami bersaksi ini adalah ucapan Allah dan para malaikatnya. Kami bersaksi menyaksikan bahwa engkau telah berjanji mengakui Allah sebagai Rabb. Dan ini diungkap oleh Allah antaqulu yauma alqiyamati inna kunna an agar kalian tidak berkata pada hari kiamat bahwa kami lalai dari hari ini. Agar tidak lalai dari hari ini, oleh Allah diingatkan di dunia bahwa kita sudah berjanji sudah bersaksi bahwa Allah sebagai rob kita Walaupun ketika kita lahir Kita tidak ingat bahwa dulu sebelum kita lahir ini Kita pernah berjanji kepada Allah Karena saat itu alamnya di alam yang lain Kita juga masih berupa sperma Yang belum bertemu dengan sel telur Belum menjadi zigot Masih seperti itu Nah kita begitu lahir tidak akan ingat Agar kita ingat dan tahu oleh Allah diingat Bahawa kita dulu telah berjanji seperti itu Nah inilah perjanjian pertama yang telah Allah ambil dari seluruh manusia Maka ketika ada sperma yang tidak mau menyaksikan me, me, uh, Diambil perjanjian seperti ini Matilah dia tidak akan menjadi manusia jadi miliaran calon-calon manusia Yang terkandung dalam sekian sese sperma laki-laki itu Hanya satu yang jadi Yang lainnya masjid semuanya Tidak jadi orang Nah kita yang sekarang jadi orang ini adalah Orang-orang yang telah menyisihkan saingan Yang jumlahnya miliaran tadi Miliaran ini kata para dokter ibu Saya gak tahu dan gak pernah ngitung Kalau gak salah Ibu Ria ini dokter Coba tanya ke Ibu Ria ya. Katanya miliaran ya Ibu Ria ya Iya ya, katanya miliaran Katanya Katanya Ibu Ria juga <laughs> Gak pernah hitung sendiri Inilah perjanjian pertama Kita harus tahu bahwa kita sebelum lahir pernah berjanji Berjanji mengakui Allah sebagai Rob Dan itu ada konsekuensinya Ini yang pertama Kedua disebut misakul fitrah. Misak atau perjanjian fitrah. Maknanya annau tabaraka wa ta'ala faqarrhum bima akhadahu alayhim. fil mitsaq alawal. Maknanya adalah bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan manusia menyaksikan perjanjian awal tadi Jadi ketika manusia diciptakan oleh Allah Sudah jadi zigot Zigot itu Nutfah Apa ya Pokoknya setelah sel telur bertemu dengan sel sperma Lalu menempel di dinding rahim ibu Itu namanya zigot Setelah 4 bulan usia kehamilan sang ibu, sang bayi sudah mulai proses penciptaan setelah 4 bulan lalu ditiupkan ruh. Nah, mulailah di sana disebut dengan proses penciptaan manusia. Manusia itu adalah disebut manusia kalau dia sudah berbentuk atau perpaduan dari dua unsur, unsur raga dan unsur jiwa. Raganya adalah badan, jiwanya adalah ruh, setelah ditiupkan ruh. Itu sudah mulai jadi manusia di dalam rahim ibu. Makanya kalau ada ibu yang setelah usia 4 bulan keguguran melahir itu sudah dianggap hukumnya sama dengan melahirkan. Nifas dia tapi kalau usianya belum 4 bulan Kata sya'al Huseymi Lalu keguguran Maka dia Tidak dihukumi orang yang melahirkan Dan tidak dihukumi nifas Dianggap istihallah Dan dia dianggap wanita suci Dan wajib sholat Wajib somromadhan Kalau usianya belum 4 bulan lalu sudah Keguguran Nah ketika itu Diciptakan dalam arti dimasukkan siruh ke dalam janin ketika usia 4 bulan Maka itu disebut awal proses penciptaan manusia Karena sudah perpaduan ruh dengan jasad Nah di sana Allah menyatakan dalam surah Ar-Rum ayat ke-30 Fa'akim wajha kali dini hanifah Fitratullahi allati fatoran nasa'alayha La tabdila li khalqillah Kata Allah hadapkan wajahmu kepada agama ini dengan lurus Agama inilah fitrah Allah Yang Allah telah menciptakan manusia di atas fitrah itu Jadi Allah telah menciptakan manusia di atas fitrah Maksudnya di atas agama maksudnya Karena Allah menyatakan hadapkan wajahmu kepada agama ini dengan lurus. Agama itulah fitrah Allah. Seluruh manusia diciptakan di atas fitrah. Maksudnya di atas agama tadi. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhori dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Kullu mauludin yuladu al fitrah Setiap bayi yang lahir, lahir di atas fitrah Dalam riwayat lain Lahir di atas agama ini Maksudnya agama Islam Semua bayi yang lahir Walaupun orang tuanya kafir Tapi begitu dia orang tua kafir ini punya anak Anaknya lahir di atas fitrah Di atas agama ini Fa'abawahu yuhawidanihi ayunasironihi ayumajisanhi maka kedua orang tuanya lah yang meyahudikan dia atau menasranikan dia atau memajusikan dia kalau orang tuanya Yahudi anak yang lahir dalam keadaan Muslim tadi kalau sudah besar diahudikan. Kalau orang tuanya Nasrani, kalau sudah gede nanti dibaptis jadi Nasrani Demikian juga Majusi, demikian juga agama Hindu, Buddha atau agama-agama yang lainnya Anak yang lahir dari orang tua yang beragama itu, anaknya tetap Muslim Nanti sudah besar barulah dimurtadkan oleh kedua orang tuanya Nah, oleh karena itu dalam hadis lain Riwayat Imam muslim dari Iyad bin Hima, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ini namanya hadis kunci. Kata Allah, ini kholatu ibadi, hunafa, fajatum syaitin, fajdaratum andinim, wahramat alaihim ma uhillat lahum. Kata Allah. Aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus. Maksudnya lurus itu berada di atas Islam. Lalu datanglah setan, lalu setan menyimpangkan mereka dari agama mereka. Lalu setan mengharamkan kepada mereka apa yang tadinya dihalalkan bagi mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa semua bayi yang lahir, walaupun orang tuanya kafir, maka anaknya Islam. Apakah ini artinya Islam agama turunan? Bukan. Karena walaupun orang tuanya kafir, anaknya Islam. Kalau orang tuanya Islam, apalagi? Makanya ketika gede, orang tersebut, anak tersebut tidak perlu lagi disyahadatkan. Sudah Islam berdasarkan ayat ini dan hadis tadi yang diriwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, makanya tidak pernah ada riwayat bahwa Nabi Muhammad mensyahadatkan Hasan dan Husain setelah baliknya, enggak. Atau para sahabat mensyahadatkan anak-anaknya setelah baliknya, tidak. Langsung diajari sholat, langsung diajari. Uh, ajaran Islam yang lain Dan tidak diawali dengan Mensyahadatkan anak-anak mereka Oleh karena itu Bila ada sekelompok orang Ini orang ini ada bu, Mendesah kepada kita Kamu sudah uh, muslim belum? Kita jawab sudah Kapan syahadatnya kan rukun islam yang pertama adalah? Syahadat Kapan kamu syahadat? Kita mikir oh di dalam surat kita syahadat Oh itu mah Syahadat dalam sholat, bukan syahadat dengan niat masuk Islam Kamu pernah enggak syahadat dengan niat masuk Islam? Kita bingung kan? Belum, nah kalau begitu belum Islam Sholat kita enggak sah karena belum Islam gitu Haya syahadat di hadapan saya Dan harus ada dua saksi, kata mereka gitu kan Akhirnya mereka mensyahadatkan banyak orang Dan menganggap kafir kepada orang-orang yang belum bersyahadat ini sikap yang Keliusar Saya akan buka artumu Dulu ketika saya masih muda Sebenarnya sekarang juga masih muda Cuma dulu ketika saya masih Mahasiswa Saya termasuk orang yang seperti itu Saya pernah Mensyahadatkan beberapa orang Ada deh rahasia Saya dulu di yayin pernah Nayan Bandung, Senar Gunung sekarang jadi Uin. Saya di Fakultas Syariah, jurusan Tafsir Hadis. Masuk tahun 84, apa-apa eh, nak -apa lah keluar. Keluar tahun 89. Setelah itu saya ke Libya. Nah, ketika masih mahasiswa, masih bujang waktu itu. Nah, sekarang sudah tak bujang lagi. Itu berkeyakinan seperti itu. Bahawa so, kita harus bersyahadat. Dapat saya jelaskan dalil-dalilnya dan banyak yang terpengaruh. Dan banyak yang bersyahadat. Nah, saya nyatakan sekarang saya tobat dari hal itu. Itu adalah suatu kekeliruan besar dan suatu penyimpangan yang fatal. Nah, setelah saya mengenal manhaj dan akidah salah, barulah saya temukan bahwa kita semua sudah muslim sejak lahir. Menyatakan wajibnya kita bersyahadat dalam rangka masuk Islam itu berbahaya Pertama itu adalah kebidangan Yang kedua konsekuensinya berarti kita menganggap kafir kepada orang-orang yang belum bersyahadat Dan ini bahaya Makanya orang-orang yang disyahadatkan pulang ke rumah nganggap ibunya kafir, bapanya kafir, saudaranya kafir, tetangga, semuanya kafir pas salat di masjid enggak mau diimami oleh orang lain karena imamnya juga kafir enggak sah akhirnya seperti itu berbahaya nah ini bibit-bibit lahirnya khawarij yang menganggap kafir kepada orang di luar golongan mereka oleh karena itu kalau ada nanti ibu-ibu yang didatangi orang menyuruh syahada kita tanya ibu apakah dulu nabi susah mensyahadatkan Hasan Husain tidak Apakah para sahabat mensyahadatkan anak-anak mereka? Tidak. Kalau ada, mana dari? Kita bilang kita sudah muslim sejak lahir. Ini ayatnya surah Ar-Rum ayat 30 dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih Bahawa kita semua sudah muslim. Nah, inilah Bu yang kedua, mitsaq fitrah. Mitsaq fitrah artinya perjanjian fitrah. Ini perjanjian yang kedua Dan isi perjanjian fitrah itu adalah Kita diharuskan untuk menghadapkan wajah kita kepada agama yang lurusin Agama Islam Sebagai penguat dari perjanjian pertama Perjanjian pertama mengakui Allah sebagai Rabb Rabb itu pencipta kita Yang menghidupkan dan mematikan kita Pemberi riski kepada kita Yang mengurus kita itu Rabb Nah nanti ini dikuatkan setelah kita menjadi makhluk Walaupun masih di dalam janin ketika usia 4 bulan Bahwa kita nanti akan menghadapkan wajah kita kepada agama yang lurus ini Artinya akan konsekuen, akan komitmen kepada agama Islam ini Nah ketika perjanjian kedua ini kita pun belum tahu Bayangkan masih di dalam janin bu dan begitu lahir, kita lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Walaupun perjanjian yang kedua ini telah kita jalani, tapi begitu lahir kita belum tahu. Nah, diperkuat dengan perjanjian ketiga, Al-Misafu Salis. Perjanjian ketiga. Apa perjanjian ketiga? Wa huwa maja'at bihir rusul wa unzirat bihir kutub ta'ahdad jididan nil mitsaqil awwal wa tadhkira bihi Perjanjian ketiga adalah ajaran yang dibawa oleh para rasul yang diturunkan di dalam kitab-kitabnya sebagai penguat dari perjanjian awal dan yang mengingatkan perjanjian awal tadi Jadi diutusnya para rasul dengan membawa ajaran ulang Perjanjian ketiga adalah Ajaran yang dibawa oleh para Rasul Yang diturunkan di dalam kitab-kitabnya Sariah kan? Sebagai penguat Bagi perjanjian awal Dan yang mengingatkan perjanjian awal tadi kan. kan waktu perjanjian pertama kedua kita tidak tahu ya Karena belum sadar waktu itu Pas lahir diberitahukan oleh para Rasul dan bagi kita oleh Rasul Salsalam yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran-ajaran ini mengingatkan kita kepada perjanjian pertama dan kedua yang pernah kita lakukan. Allah berfirman dalam An-Nisa 165: Rasulah mubashirin wa mendhirin. لألا يكون للناس على الله حجة حجة بعد الرسول kata Allah Kami telah mengutus para Rasul 165 Anisa An Kami telah mengutus para Rasul untuk memberi kabar gembira dan untuk memberi peringatan. Agar manusia tidak memiliki alasan untuk ingkar kepada Allah setelah diutusnya para Rasul tadi Para Rasul datang dengan buah ajaran yang salah satu isinya mengingatkan kita Bahwa kita dulu pernah berjanji begini, begini, begini Perjanjian ini dijelaskan dalam kitab-kitab yang dibawa oleh para Rasul Termasuk Al-Quran yang tadi kita sebut ayat-ayat tadi Menjelaskan bahwa kita sudah berjanji kepada Allah Hunjah ini telah tegak atas kita Dengan diutusnya para Rasul yang mengingatkan perjanjian-perjanjian yang tadi disebutkan Jadi begitu para Rasul diutus Dan Ajaran Rasul tersebut sudah sampai kepada kita Salah satu dari ajaran itu mengingatkan kita bahwa kita dulu sudah berjanji Maka yang harus dan wajib kita lakukan melaksanakan seluruh perjanjian itu dan kesanggupan kita untuk melaksanakan perjanjian yang dua tadi merupakan perjanjian kita yang ketiga Jadi perjanjian kita yang ketiga isinya adalah siap melaksanakan perjanjian pertama dan kedua Jadi perjanjian kesatu, kedua, dan ketiga itu isinya itu-itu juga hanya dikuatkan Sama aja umpamanya dengan begini Saya bilang Nanti lah setiap Rabu ganjil Setiap bulan saya siap ke pejombongan Isi masalah Tauhid Itu saya katakan Sejak hari Selasa yang lalu Saya ketemu lagi hari Kamis Dengan Sotri Saya janji lagi untuk menguatkan Sotri nanti saya akan ke pejombongan Hari Rabu yang akan datang Jangan takut, jangan khawatir Hari Sabtu ketemu lagi Sotri Saya kuatkan lagi Nah saya tiga kali janji bahawa Rabu Ganjil akan datang ke penjumpungan ngajar Tauhid Walaupun janjinya tiga kali Isi perjanjiannya Sama itu-itu juga Cuma dilaksanakan tiga kali Pada tiga momen Pada tiga waktu Tiga momen yang berbeda, tiga waktu yang berbeda Momen pertama umpamanya ketika ketemu di jalan Momen kedua ketika pengajian Di suatu tempat Momen ketiga umpamanya ketika Ketika melepon dan seterusnya lah Nah sama perjanjian kita dengan Allah pertama pada waktu sudah menjadi sperma kita yang kedua ketika kita sudah menjadi janin dan yang ketiga setelah kita lahir ke alam dunia isinya itu itu juga yaitu kelak akan loyal dan komit kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala oleh karena itulah maka disebutkan di sini bahwa Mana tadi ayi oh, wa qad <tod> ayyada llahu rusulahu bil mu'jizat wal barahin ala sidqihim faman adrafa hadha al wa huwa baqin ala fitratihi qabbalahu wa qama bihi duna taraddud wa man kana qad inharafan fitratihi Fatilka mu'jizat wal barahin ma rusul وَمَا لَدَيْهِمْ مِنْ إِقْنَئِنْ فِيهَا الْحُجَّةُ الْكَافِيَةُ عَلَيْهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُونَ Kata mu'alif, Allah telah menguatkan para rasulnya dengan mu'jizat dan penjelasan-penjelasan tentang kebenaran mereka maka siapa orang yang mengalami perjanjian menemui perjanjian yang ketiga ini ma mengalami perjanjian yang ketiga artinya sudah lahir ke alam dunia ya karena perjanjian ketiga setelah lahir ke alam dunia dan sudah diutus para rasul siapa yang mengalami perjanjian ketiga dan dia tetap di atas mitranya dia menerima perjanjian ini dan melaksanakannya tanpa tarodun, tarodun itu tanpa ragu, maka dia akan diterima sebagai muslim. Siapa orang yang menyimpang dari fitrahnya, maka mukjizat para rasul, penjelasan para rasul, maka semua itu menjadi hujah kepada mereka bila mereka tidak beriman. Maka siapa orang yang seperti itu, maka siapa orang yang melaksanakan perjanjian itu dia akan masuk surga. Kalau tidak, maka neraka lebih layak untuknya. Ini kalau sudah dewasa, sudah balik, sudah sampai ajaran risalah Islam. Bagaimana kalau belum balik, sudah meninggal. Masih anak kecil, masih balita? sudah meninggal disebutkan di sini wa amma man lam yudrikal mitsa bi anna sadhiran qabla at taqrir mas'al al mitsaq al awal al fitrah fa in kana min awda' min aulad al muslimin fahumma aba'ihim wa in min aulad al mushrikin fa Allahu a'lamu bima amilan law adrakahu Maka siapa orang yang belum mengalami perjanjian ketiga ini Dengan cara dia mati masih kecil sebelum taklif Sebelum dibebani kewajiban Berarti dia mati di atas perjanjian awal Yaitu di atas fitrah Kalau anak itu adalah anak-anak kaum muslimin Maka dia akan bersama dengan bapak-bapak mereka Di surga semua ulama tidak ada yang ikhtilam alias sepakat bahawa anak orang muslim yang mati sebelum balik dia di surga. Dan inilah bu yang menjadi penghibur kita bila kita diberi musibah oleh Allah berupa diambilnya anak kita ketika masih kecil. Rata-rata kan kita pasti sedih ya, pasti menangis. Orang yang tidak kuat iman bisa gila mendadak. Bayangkan anak kecil pas lucu-lucunya 2-3 tahun gitu ya Pas kata orang Sundama jadi kembang buruan, Aduh, semua masalah, kepenatan, kelelahan kita Yang kita alami di luar rumah Begitu sampai ke rumah lihat anak kecil yang masih uh, lucu-lucunya Hilang semuanya Lagi lucu begitu meninggal gimana gak hilang Bagaimana agar kita tidak gila Atau tidak stres Atau tidak terlalu larut dalam kesedihan Ingat-ingatlah Pertama anak yang amat sangat super Kita cintai ini Sekarang sedang berbahagia Sekarang ini Dia sedang diasuh Oleh Nabiullah Ibrahim AS, Di tingkat langit tertentu Belum ke surga Dan pasti nanti akan ke surga kita melihat atau mengetahui bahkan meyakini orang yang kita cintai berada dalam kebahagiaan walaupun jauh Kita ikut bahagia kan ikut senang Kita baru sedih kalau orang yang kita cintai mengalami musibah Mengalami penderitaan, mengalami kesedian Barulah kita juga ikut sedih Coba bayangkan Bu Umpak kita punya anak Anak kita sekolah di luar kota saya merasakan anak-anak saya di sekolah di Jogja Walaupun jauh, kita telepon gimana keadaan kalian aduh, sehat, walafiat, alhamdulillah Nilai gimana, oh alhamdulillah semuanya nilainya A, semuanya 10 Tidak ada yang 9, apalagi yang di bawah itu Wah, Bagaimana kalian betah, alhamdulillah betah, senang teman-teman, baik, usah-usah yang baik Kita ikut senang, walaupun jauh dari kita ya Demikian juga apabila anak kita yang masih balita meninggal Agar kita tidak terlalu larut dalam kesedihan Yakinilah bahwa anak yang kita cinta itu sekarang sedang berbahagia Dan telah akan masuk surga Dan dia akan menyelamatkan kita Mengingat hal ini pastilah kita akan terhibur Amin ah jangan-jangan seperti itu ah kalau begitu cekek saja semua kita, biar mati itu salah kalau dicekek dosa kitanya ya tidak boleh seperti itu. nah jadi mungkin ada di antara ibu-ibu di sini yang pernah kena musibah seperti itu kalau saya sendiri pernah begitu sedihnya luar biasa ingat anak kita sekarang sedang berbahagia dia kelas akan menyelamatkan Jadi hijab kita dari neraka gitu. Kita banyak dosa yang Mengharuskan kita ke neraka Terselamatkan oleh anak kita itu Tapi tidak berarti mentang-mentang Sudah ada dua tiga anak kita yang mati Kita bebas maksiat ya Tentang saja anak-anak kita nanti Jangan Jangan seperti itu Ah, tapi apabila anak tersebut, anak yang mati ketika kecil anak-anak orang musyrik, maka hanya Allah lah yang lebih tahu tentang apa yang akan mereka amalkan bila, bila mereka gede nantinya. Bila mereka mengalami perjanjian yang ketiga. Sebagaimana disebutkan dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang anak-anak orang musyrik yang mati sebelum balik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Taala idhalakohum aqlu bimalkanu amilin. Allah Taala ketika menciptakan mereka lebih tahu tentang apa yang akan mereka amalkan kelak. Nah tentang masalah ini bu. Bagaimana nasib anak-anak orang-orang kafir musyrik yang mati semenjak kecil? Ini diiktiraf oleh para ulama. Di, di footnote di bawah ini ada penjelasan di sini. Iklah, anna malam yudrikha dal misa, fahu aha du khamsatian wa ketahwilah. Orang yang belum mengalami perjanjian ketiga ini, artinya mati sebelum balik. Maka dia uh, orang yang tidak mengalami ini ada lima macam, bukan hanya anak kecil. Ada lima macam. Pertama asom, asom itu orang yang tuli. Orang yang tuli walaupun dewasa dan normal, tapi kan dia nggak bisa mendengar penjelasan Islam, dakwah. Dulu ketika ini dijelaskan belum ada bahasa isyarat. Kedua, aw haram Haram itu pikun Islam datang Setelah dia pikun Gak bisa mendengar, gak bisa memaham Ketiga, ahmad Ahmad itu bahasa kitanya Idiot Walaupun umpamanya dia sudah Dewa, sudah umurnya puluhan tahun Tapi kalau idiot Tetap gak bisa menyerap pelajaran Dan yang keempat, min ahlil patroh Min ahil patro ini adalah Orang-orang yang hidup Pada saat Tidak ada nabi yang diutus Nabi yang awal Sudah lama meninggal Nabi yang baru Belum lahir Ini masa-masa patro Dan yang kelima adalah Anak kecil yang mati sebelum balik Nah lima jenis manusia ini Belum tidak bisa terkena dakwah Orang yang turi tidak bisa didakwahi. Orang yang e, fikun juga begitu Orang yang idiot juga begitu Orang yang berada pada masa fatroh Tidak ada nabi ketika itu Tidak ada dakwah Dan yang terakhir anak kecil yang mati sebelum baru Ada empat golongan yang pertama Empat golongan itu selain anak kecil Pokoknya yang tuli, Yang fikun Yang idiot Dan yang ahlul fatroh Hukumnya dijelaskan dalam hadis Aswad bin Sari' dan Abu Hurairah. Dalam hadis yang sohih ini dijelaskan arbaatun yahta junayyul malkiyah. Ada empat kelompok manusia yang berhujah berargumentasi pada hari kia. Pertama rojulun asom layasna usshaya. Ada orang yang tuli yang tidak bisa mendengar apapun. Kedua warojulun ahma orang yang idiot. Yang ketiga warujulun hara orang yang pikun dan yang keempat warujulun masa filfatro orang yang mati ketika masa fator. Adapun orang yang tuli dia berkata Robbi lakadjal Islam walakwa maasmau Shayak ia Allah Islam datang ketika aku tidak bisa mendengar apapun. Jadi makanya dia nggak ibadah. Tapi nggak ibaratnya itu karena ada alasan karena belum mendengar Islam Islam datang ketika saya tidak mendengar apapun. Kedua ahmak, ahmak atau idiot berkata Robi Jal Islam wa Maakinus Shaytan Wasibyan Yahdi Funanil Baar. Kata orang yang ahmak yang idiot ya Allah Islam datang ketika saya tidak bisa memahami sesuatu pun. Anak-anak saya, anak-anak melempari saya dengan kotoran-kotoran unta dan seterusnya, idiot ya, gitu ya. Yang ketiga orang yang pikun, haram. Kata orang yang pikun, Robbi, Lakujal Islamu Maakilus Shia. Ya Allah, Islam datang ketika saya nggak bisa memahami apapun, sudah, pikun. Dan yang keempat orang yang mati pada masa Fatrah Dia berkata Rabbi ma Rasulun Ya Allah tidak pernah ada seorang Rasul pun darimu yang mendatangi aku Inilah empat kelompok manusia Mereka tidak bisa ibadah karena belum sampai da'wah Baik belum sampainya karena tuli atau karena idiot Atau karena pikun Atau karena memang belum ada yang mendakwani Maka ujian bagi orang yang empat ini adalah Kelak di akhirat mereka suruh masuk ke dalam neraka terjunlah kalian ke dalam neraka Siapa orang yang mau memasukinya Maka neraka itu menjadi dingin dan nyaman baginya Akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga Dan siapa yang enggan Tidak mau mengikuti perintah untuk masuk neraka Maka dialah yang akan diseret dan dimasukkan ke dalam neraka Jadi ujian bagi keempat golongan itu Di akhirat nanti Ujiannya coba masuk neraka Siapa yang mau masuk neraka berarti dia betul-betul taat, tunduk dan patuh kepada perintah Allah walaupun resikonya besar bayangkan masuk ke dalam api yang menyala-nyala mengerikan begitu ya. Tapi dia yakin Allah adil. Yang kedua Allah itu tidak hamdoli. Yang ketiga ini adalah ketaatan kepada Allah sekalipun pahit harus saya laksanakan berdasarkan hal itu dia terjun ke dalam neraka maka api neraka akan dingin dan dia dimasukkan ke dalam surga orang yang tidak mau masuk neraka berarti dia tidak yakin kepada Allah, tidak taat wah kok saya belum berdosa kok suruh masuk neraka, Allah tidak adil deh. kabur saja, akhirnya kabur deh. nah orang inilah yang akan diseret ke dalam api Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dan dishihkan masyai al-Albani dalam kitab Shahih al-Jami' ash-Shaghir. Ini tentang empat golongan yang tadi ya yaitu orang yang tuli, orang yang idiot, orang yang uh, pikun dan orang yang mati dalam masa fatrah. Dan kita tidak termasuk keempat-empatnya ya Bu. Adapun yang kelima anak kecil. Disebutkan wa am al tifr, fa in kana min awalad muslimin, fa min ahli al jannah bi aghri khilaf, li an nahu mata al fitrah. Adapun anak kecil yang mati sebelum balik, kalau anak itu adalah anak-anak orang-orang Islam, maka anak-anak itu akan masuk surga tanpa ada istilah di kalangan para ulama, karena dia mati di atas fitrah. Nabi saw pernah melihat mereka di dalam surga dan hadis ini sama sekali tidak terkeruhkan, tidak terganggu dengan adanya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, ketika ada anak orang Islam yang mati, lalu Nabi saw dan Aisyah melayat. Kata Aisyah. Ya Rasulullah Tuba lihada Lam yakmal syarran Aulam yadribihi Aulam yadrih Kata Aisyah Wahai Rasulullah Bahagialah anak ini Dia belum pernah melakukan kejahatan Dan belum pernah tahu tentang kejahatan Kata Aisyah begitu Kata Nabi SAW A'ubairun Ya Aisyah Inna Allah hafalakal jannah Wa hafalakal ahlan wa lahum wa fi aslabi abayhim wa khalaqan ahlan wa lahum wa fi aslabi abayhim kata nabi sallallahu tidak begitu hai hey aisyah karena semuanya Allah telah menciptakan surga dan telah menciptakan juga para penghuninya Allah menciptakan surga dan para penghuninya Ketika para penghuninya berada di dalam tulang-tulang sulbi bapak-bapak mereka Masih masih jadi sperma Tapi nasibnya sudah ditetapkan oleh Allah ke surga atau ke neraka Allah pun menciptakan neraka Dan menciptakan penghuninya bagi neraka itu Allah menciptakan neraka dan penghuninya Ketika para penghuni ini berada dalam tulang-tulang sulbi bapak-bapak mereka Hadis ini diriwayat Imam Abu Dawud dan juga oleh Imam Ahmad yang seolah-olah meragukan atau belum memastikan bahawa anak-anak orang Islam itu berada di surga seolah-olah begitu kan. Sebenarnya hadis ini tidaklah bertentangan dengan penjelasan yang lama yang tadi yang awal yang menyatakan bahawa orang-orang muslim kalau anak-anaknya mati sebelum balik anak-anaknya itu ke surga. Hadis ini tidak bertentangan dengan yang barusan kita bahas. Karena apa? Disebutkan Ujabarunda. Bi annahula annahum anil musara ila alqati min ghairi ay yakuna indaha dalil Para ulama ketika menjawab hadis Aisyah ini menyatakan pengingkaran nabi kepada Aisyah itu hanya melarang Aisyah agar tidak tergesa-gesa memponis sesuatu tanpa dalil yang kot'i Ini yang pertama Kemungkinan yang kedua Nabi mengatakan seperti itu sebelum diberitahu oleh Allah Bahwa anak-anak orang muslim itu di surga Sebelum diberitahu Nabi SAW berkata seperti itu. Tapi setelah diberitahu oleh Allah bahwa orang-orang muslim yang anaknya mati sebelum balik Maka itu akan di surga Sebelum diberitahu itu Nabi mengatakan hal seperti itu Setelah diberitahu barulah beliau memastikan di surganya anak-anak orang muslim yang mati sebelum balik Sebenarnya anak-anak orang-orang kafir Yang mati sebelum balik Diiktilatkan oleh para ulama Sampai kepada delapan pendapat Ini dijelaskan oleh Imam Ibn al Qayyim al Jauziyah. Lalu beliau menguatkan Bahwa orang-orang Anak-anak orang musyrik tersebut akan diuji di akhirat Siapa yang mentaati ujian ini Dia masuk surga Dan siapa yang tidak taat Dia diadat dalam neraka Ujiannya adalah seperti tadi Yaitu disuruh masuk ke dalam neraka Tapi ada pendapat yang menurut Abu Asim ini lebih kuat Daripada pendapat Imam Ibn Qayyim Kalau Imam Ibn Qayyim menyatakan Anak-anak orang muslim berada di surga Anak-anak orang kafir Nanti akan diuji di akhirat Itu pendapat Imam Ibn Qayyim Lebih menguatkan bahawa Anak-anak orang musyrik Akan diuji di akhirat Ujiannya seperti tadi Suruh masuk ke dalam neraka Nah ada pun menurut Abu Asim yang mengikhtisar atau meringkas kitab Ma'ariful Qabul ini menyatakan akwar, wa hunaka qaulun akhar min dzilkal aqwal wala anlahu sawabu wallahu a'lam dan ada pendapat lain di antara pendapat tadi dan barangkali inilah yang lebih benar wallahu a'lam yaitu wa anna fil jannah Pendapat ini menyatakan bahawa anak-anak orang muslim orang-orang musyrik ada di surga. Berkata Imam An-Nawawi, wahwah sohihul dari dahab ilahil muhakkikun. Dan inilah pendapat yang sohih yang dipegang oleh para ahli tahkid para ulama. Mereka berhujjah, berargumentasi, beralasan dengan ayat yang terdapat dalam surah Al Isra ayat 15. Allah menyatakan, wa makunna muat bibina hatta nam asar Kami tidak akan mengadat seorang pun sebelum kami mengutus seorang rasul kepada orang itu. Para anak-anak orang musyrik belum diutus, seorang rasul pun berarti tidak akan diadat. Ini yang pertama. Kedua, hadis dari Samurah bin Junnu yang menjelaskan yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari tentang mimpi. Nabi SAW Di akhir mimpi itu Nabi SAW bersabda Wa ammal wildanul lal'eh Wa ammal rajulul tawwilul ladhi fi roza Fa innahu Ibrahim Wa ammal wildanul ladhina hawlahu Fa kullu mawludin mata alal fitrah Qala Kata Nabi sallallahu ketika Isra Mi'raj beliau eh, bermimpi eh, melihat sebatang pohon yang amat sangat besar lalu di pohon itu ada seorang laki-laki yang tinggi Lalu di sekitar laki-laki yang tinggi itu ada anak-anak yang lucu-lucu. Kata Nabi, Adapun laki-laki yang tinggi yang ada di taman dekat pohon itu itu adalah Ibrahim alaihis salam. Adapun anak-anak yang ada di sekitarnya itu adalah semua anak yang mati di atas kiprah. Bertanyalah sebagian sahabat Wahai Rasulullah apakah juga Termasuk anak-anak orang-orang musyrik? Dijawab Ya termasuk anak-anak Orang-orang musyrik. Nah berdasarkan Riwayat Imam Bukhari ini Maka Kata mu'alih Pendapat yang lebih roji Atau yang lebih kuat Dalam masalah ini orang-orang musyrik, anak-anaknya yang mati sebelum balik juga berada di dalam surga. Itu pendapat yang lebih kuat. Lalu bagaimana dengan hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang negeri orang-orang musyrik. Di sana tinggal orang-orang musyrik, istri-istrinya dan turunan-turunannya. Bagaimana tentang mereka? Nabi menjawab, hum min hum. Anak-anak, wanita-wanita dan anak-anaknya termasuk golongan orang-orang musyrik. Juga dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan hum min abaihim. Mereka adalah termasuk anak-anak turunan mereka. Lalu mereka berkata, "Haza laisa fi annahum fin Pernyataan Nabi itu bukanlah menjelaskan bahawa anak-anaknya berada dalam neraka, "Inna ma fi annahum tab'um liabaihim fil hukmi." Tapi ini hanya menjelaskan bahawa anak-anak orang musyrik dihukumi sama dengan bapak-bapak mereka. Jadi, kalau ada anak-anak orang musyrik, kita perlakukan dia sama dengan bapaknya yaitu Orang musrik, gitu. Kalau umpamanya e, orang musrik tersebut musriknya musrik yang bukan ahli kitab, lalu e, walaupun belum balik kan boleh dinikah ya? Ah karena dia orang musrik maka kita tidak boleh menikahi kalau wanita dia kita nyakilah. Kalau dia menyembelih anak kecil itu sesembelihannya juga tidak boleh dimakan, sama. Dengan menghukumi bapak-bapaknya Bukan menghukumi nasib orang itu di akhirat Tapi nasib anak tersebut di akhirat Tetap berada dalam surga Walaupun di dunianya tetap diperlakukan Sebagai orang kafir atau orang musyrik. Nah itulah Adapun ucapan Nabi kepada Aisyah Eh, kepada para sahabat yang bertanya bagaimana tentang orang-orang musyrik Nabi menjawab alamu amilin. Allah yang lebih tahu tentang apa yang akan mereka amalkan Maka Nabi mengatakan ini sebelum beliau diberitahukan oleh Allah tentang nasib mereka Nah itulah uh, Apa Bantahan kepada orang yang mengingkari masuk surganya anak-anak orang musyrik. Adapun hadis dari Khadijah yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang anak-anaknya yang mati sebelum Islam. Jadi Khadijah sebelum apa namanya masuk Islam punya anak-anak, tapi anak-anaknya itu mati. Tapi matinya itu belum balik. Khadijah bertanya kepada Nabi sesungguhnya, bagaimana dengan anak-anaknya yang dulu mati sebelum adanya Islam dan sebelum balik? Kata Nabi saw. Inshi'ati asmatu ki ta'ldo -salam, gihin finna. Kalau engkau mau, aku akan perdengarkan kepadamu cerita mereka di dalam neraka. Ini menunjukkan anak-anak Khadijah. Sebelum masuk Islam ada dalam neraka. Hadis ini batil tidak sah, tidak sahih. Bahkan kata Ibn Taymiyah رحمه الله hadis ini hadis yang mautu, yang mautu itu yang palsu. Lihat ini dalam syarah Ibn Qayyim al-Jauziyah terhadap Sunan Abu Dawud tentang masalah ini. Juga kitab Al-Makmud Syarah Suhih, Sunan Abu Daud tentang masalah ini Jadi kesimpulan dari penjelasan tadi adalah bahawa anak-anak yang mati sebelum balik Baik anak itu anak orang Islam ataupun anak orang musyrik Masuk ke dalam surga tapi ini sekali lagi tidak menjadi alasan bolehnya kita menyekek anak-anak kita sebelum balik. Anaknya pasti ke surga insyaallah, tapi kitanya nih. Anaknya tidak akan membela kita di akhirat nanti karena dia dibunuh oleh kita. Itulah tiga macam perjanjian yang telah diambil dari diri kita oleh Allah. Selain tiga perjanjian itu ada perjanjian keempat. Tapi perjanjian keempat ini tidak diambil dari kita tapi khusus diambil dari para nabi. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Ahzab ayat yang ke-7. Allah menyatakan wa <talat> idh akhadna minan nabiyina mitsaqahu wa minka wa minnu wa ibrahim wa musa wa isa wa isamni maryam. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi juga dari Engkau, Hey Muhammad, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa dan dari Isa bin Maryam. Ini perjanjian khusus kepada para Rasul yang mencakup tiga poin. Poin pertama, diqomatudini taala wa iblaqurisalah. Poin pertama si Rasul tersebut harus menegakkan agama Allah dan menyampaikan risalahnya kepada manusia. Ini perjanjian pertama dari para nabi para rasul. Kedua, ayub mina kullu nabiin biman bakhdu walayam nahu maka nahu wamahu minal kita biwar ikfa. Pelan pelan kan ini teks aslinya nanti terjemahannya pelan pelan. Ayub mina kullu nabiin biman ba'dahu kalau ada yang sambil lihat ini Bolehlah pelan-pelan Ayyuhmina Kullu nabiyyit Biman ba'dahu Walayamna'umu makanahu Wama ma'ahu minal kitabi Wal hikmati minal imani Biman ba'dahu Walusratin Kedua Tidaklah setiap nabi Beriman kepada Nabi yang datang setelahnya. Jadi Nabi wajib beriman kepada Nabi yang datang setelahnya. Andai dia mengalami hal tersebut... Termasuk kepada Nabi Muhammad alaikum, Seandainya Musa hidup di zaman Nabi Muhammad Harus beriman kepada Nabi Muhammad Seandainya Isa hidup terus sampai ke zaman Nabi Muhammad Harus beriman dan seterusnya Dan juga menolong Membantu Ini poin yang kedua Jadi setiap Nabi Itu wajib beriman kepada Nabi Yang datang setelahnya Tidak boleh Nabi yang datang setelahnya itu diingkari. Juga kitab-kitab dan hikmah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Itu yang kedua. Yang ketiga, hmm. al-imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam in adraku wa wasiyatu ummatihim bil imani bihi in adraku. Ketiga poin yang terakhir, beriman Setiap nabi itu harus beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mereka bertemu dengannya. Harus beriman kepada Nabi Muhammad bila mereka bertemu dengannya, sezaman dengannya, dan mewasiatkan kepada umat mereka agar beriman kepada Nabi Muhammad kalau umatnya bertemu dengannya. Umat Nabi Musa diwasiatkan kalau kalian nanti bertemu dengan orang Namanya Muhammad sebagai nabi akhir zaman wajib iman. Demikian juga Nabi Isa. Nah, dalam surah As-Saff dikatakan. Uh, dalam surah As-Saff tentang Nabi Isa Al-Isa. Kata Nabi Isa ya Bani Israel Ini rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi min at wa mubashiram bi Ya timimba ismuhu Ahmad Kata Nabi Isa Wahai Bani Isa, semuanya aku adalah Rasulullah untuk kalian Utusan Allah Yang membenarkan kitab yang datang sebelum aku berupa Taurat Dan memberi kabar gembira kepada kalian Dengan akan datangnya seorang Nabi setelah aku namanya adalah Ahmad Ahmad yang dimaksud di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Mirza Ghulam Ahmad Asbab ayat yang ke-6 ya Asof ayat surat ke-61 ayat. Surat ke-61 ayat yang ke-6 namanya Ahmad. Nah yang dimaksud Ahmad di sini adalah Muhammad bukan Mirza Ghulam Ahmad bukan Ahmad Al-Musaddiq atau bukan Ahmad-Ahmad yang lain Tapi Muhammad S.A.W Nah Perjanjian ini Oleh Allah disebutkan Di dalam surah Ali Imran 81 Kata Allah Wa Wa'il akhada Allahumisakannabiyina Lama ataitukum Min kitabi wa hikmah Suma ja'akum rasulun Musaddiqan limamakum La tu'minun nabihi wa la tansurunnah Dan ingatlah Ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi Kata Allah Ketika aku memberikan kepada kalian kitab dan hikmah Lalu datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa-apa yang ada pada kalian Maka berimanlah kalian kepadanya Dan menolonglah Tolonglah kalian Tolonglah oleh kami Ini alih uran ayat 81 Jadi itu perjanjian keempat Tidak Allah berikan kepada semua manusia Tapi kepada para rasul. Makanya siapapun nabi Kalau hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kewajiban iman ketika Nabi seseng melihat Umar membawa-bawa kitab Taurat kitab Taurat kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa Nabi Muhammad kata beliau law kana Musa hayya seandainya Musa masih hidup maka tidaklah halal baginya kecuali mengikuti ajaran Demikian juga Nabi Isa alaihissalam. Tapi kan Nabi Musa di zaman Nabi Muhammad sallallahu sudah tidak ada. Nabi Isa, Nabi Isa sudah meninggal belum Bu? Belum. Belum Bu. Diangkat ke langit dan kelak akan turun lagi di akhir zaman. Tapi Walaupun beliau Nabi dengan syariat sendiri yang beliau bawa dari Allah Tapi ketika beliau nanti lahir lagi di akhir zaman Maka wajib beliau mengikuti Nabi Muhammad SAW Nanti Nabi Isa akan menegakkan syariat Islam berdasarkan Quran dan Sunnah Bukan menegakkan Injil Karena Injil sudah tidak, tidak asli lagi yang ada sekarang dan sudah disempurnakan oleh Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu dua-duanya baik Nabi Musa maupun Nabi Isa kalau toh mereka hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak halal bagi mereka melaksanakan syariat mereka, tapi harus mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu empat perjanjian, tiga di antaranya untuk semua manusia, satu yang terakhir yaitu untuk Para Rasul saja. Inilah Bab Mukhtimah tentang isi dari Kitab Muhtasar Mari Qabul Insya Allah nanti bab awal ini kita sudah memulai memasuki pembahasan Tauhid dan jenis-jenisnya. Saya pikir untuk pertemuan sekarang ini cukup sampai di sini penjelasan dari saya biar tidak terlalu jenuh. Nah sisa waktu yang ada yang masih banyak. Kita akan gunakan untuk tanya jawab Bila ada pertanyaan dari Ibu-Ibu Baik lisan ataupun tulisan Silahkan kita Ambil Udah ada 2 kertas Pertama yang nanyakan Buku masih ada lagi Bukunya anak mau beli Saya gak jualan. Lah. <gitu> Itu mungkin dikoordinir oleh Ibu Ria ya Tanyakan ke Ibu Ria Anak pernah keguguran Tapi usianya Belum sampai 4 bulan Karena anak belum tahu bagaimana hukumnya ya. Kalau sudah lewat ya sudah gak apa-apa Tapi nanti kalau itu Tapi mudah-mudahan tidak teralami lagi ya Kalau Tapi kalau toh, Teralami lagi keguguran 4 bulan Atau siapapun diantara ibu-ibu yang ada Atau mungkin yang masih gadis sekarang Lalu nanti, nanti menikah terus mengalami keguguran Kalau usia keguguran belum 4 bulan Maka dianggap istihadah dan tetap wajib sholat, wajib sumramodon, dan seterusnya. telah menciptakan neraka dan surga beserta penghuninya sebelum kita dilahirkan. Lalu bagaimana kita bisa mengubah takdir tersebut? Kita tidak akan bisa mengubah takdir. Karena apa? Karena takdir itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang telah Allah tetapkan 50 ribu tahun Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Jadi langit, langit dan buminya belum ada Apalagi kitanya ya 50 ribu tahun sebelum itu Takdir tentang apapun yang akan terjadi di alam jagat raya ini Ini sudah ditetapkan Dan sudah dituliskan di lauhul mahfud oleh karena itulah maka takdir tidak akan bisa dirubah Akan tetapi Ada memang hadis Yang menyatakan bahwa doa bisa merubah takdir Terus kalau memang takdir tidak bisa dirubah Untuk apa kita berdoa dan berikhtiar Nah ini sebenarnya bu nanti akan terbahas dalam bab takdir dari kitab ini juga Kitab ini nanti memuat ada rukun iman dan syarah atau penjelasan rukun iman Nanti akan ada penjelasan tentang takdir kalau ibu-ibu mau lihat Coba aja lihat halaman 283 dari kitab ini tentang rukun iman yang kelima, yang keenam yaitu iman kepada khotbah dan kodal. Nah di sini bu ada rinciannya. Nanti akan kita bahas. Ah, cuma sepintas aja ya bu. Sekarang kita jelaskan bahwa pencatatan ah, nanti takdir itu akan dicatatkan. Ada takdir yang dicatatkan secara azali. Ada lima catatan takdir. Kedua ada takdir seumur hidup Ketiga ada takdir tahunan Keempat juga ada takdir harian dan seterusnya Bu ya Nah Dengan catatan takdir harian Tidak akan mungkin bertentangan dengan takdir tahunan Takdir tahunan tidak akan bertentangan dengan takdir ketika kita uh, dilahirkan atau di dalam perut ibu Empat bulan Dan takdir semua itu Menginduk kepada takdir azali Yaitu di lauhul mahfud Itu semuanya Terus Nah ibu-ibu saya ngobrol lagi nih. Jadi saya enggak konsen Padahal ini penting loh. Biar tidak salah paham Diam ibu-ibu, ya, jangan lupa bicara. Jadi, bu Takdir kadang-kadang dicatatkan dua poin. Untuk satu makhluk. Seperti upamanya ada hadis. Man ahabba ayub sato fi rizkihi wa ayun syafi asari. Alayyassul Rahimah. Siapa orang yang ingin dipanjang, diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka adalah dia menyambung silaturahmi. Jadi ada kesan silaturahmi bisa memperpanjang umur dan bisa memperbanyak rezeki. Padahal dalam catatan takdir seumur hidup ketika manusia usia kandungan dalam perut ibu 4 bulan dicatatkan 4 hal. Ya dicatatkan rezekinya, ajalnya, amalnya dan suka dukanya. Ajalnya sudah, umurnya ya, rezekinya juga sudah dicatatkan. Tapi kenapa ada hadis siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya? Ndalah menyambung silaturahmi. Apakah ini berarti silaturahmi dan itu bisa merubah takdir umur dan takdir rezeki? Dijawab oleh para ulama, tidak. Tapi catatan ketika manusia berusia 4 bulan di bawah di dalam perut ibu, Allah mengutus malaikat lalu disuruh mencatatkan 4 hal, yaitu umur, amal, rezeki, dan suka-dukanya Nah ketika disuruh mencatat itu Malaikat mencatat dua Kata Allah Catat Kalau orang ini silaturahmi Catatkan usianya 80 tahun Tapi kalau tidak kasih 60 tahun Kalau silaturahmi rizkinnya kasih semiliar Kalau gak silaturahmi seringku aja Umpamanya itu contohnya dan malaikat mencatatkan kedua-duanya Dan malaikat tidak tahu Apakah orang ini silaturahmi atau tidak nanti Nah oleh karena itu kata Nabi Sallallahu alaihi wa Siapa orang yang ingin dipanjangkan umur Dan dilapangkan Dalam nyabung silaturahmi Jadi sudah dicatatkan Di dalam catatan e, Ketika dia usia 4 bulan Dalam kandungan ibu Tapi catatan itu tidak akan bertentangan dengan catatan yang dilapul mahfud oleh karena itulah maka Itu silaturahmi bukan merubah takdir Tapi pasti akan mengikuti ketetapan takdir Terus bagaimana doa dan ikhtiar Doa dan ikhtiar bukan merubah takdir Tapi doa dan ikhtiar bagian dari takdir itu sendiri Contoh umpamanya gini Bu ya Ada seorang yang miskin dan bodoh Dia ingin jadi pinter dan kaya Lalu dia berusaha, dia belajar, berdoa, dan berusaha keras Sehingga dia jadi pintar dan kaya Apakah orang itu e, merubah takdir? Bukan, tapi itulah takdir dia Awalnya dia ditakdirkan bodoh dan miskin Lalu dia ditakdirkan berdoa dan berusaha dan dimudahkan oleh Allah Jadi doa dan ikhtiar dia juga bagian dari yang ditakdirkan oleh Allah Bagian dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Orang itu diberi hidayah untuk berdoa, diberi hidayah untuk berusaha, berjuang keras Dan dimudahkan jalan-jalannya oleh Allah Sehingga setelah itu jadi pintar dan jadi kaya. Dia bukan merubah takdir, tapi begitulah takdir dia. Dan doa serta ikhtiar merupakan bagian dari takdir itu sendiri. Wallahu amin semalat. Nanti rinciannya akan kita uh, temukan pada waktu membahas masalah takdir. Ibu ya, itu uh, kitab ini isi takdir, eh, eh, tak penjelasan takdir ini. Pernah saya bahas di Dauro-Romoto tahun, tahun berapa di Bandung Dan ini sudah direkam Dan saya dengar rekamannya berulang kali Disiarkan di Radio Roja Kalau ibu-ibu sering mendengar Pasti sudah mendengar hal itu Apa yang harus istri lakukan Apabila suami melarang taklim Yang harus dilakukan adalah Membuka pembicaraan Dengan suami Dalam kondisi yang sebaik mungkin Cara yang sebaik mungkin Tanya alasannya kenapa Mungkin suami melarangnya itu Karena momennya tidak tepat Mungkin pas suami butuh Gitu ya selama ini selalu keluar kota Pas ada di rumah Isri taklim Mungkin momennya kurang tepat Tapi yang jelas tanya Kenapa dengan cara yang baik Lalu beri pengertian Manfaat dari talim ini Gini-gini saya di talim itu pak Diajari bahwa saya harus taat kepada suami Harus menyenangkan suami Harus umpamanya memperhatikan suami Kan saya jadi lebih perhatian Peduli Lebih bagus servisnya ke suami Itu hasil taklim pak Nah kalau hasilnya kayak begitu Masa suami melarang barangkali selama ini suami melihat hasil taklim ibu-ibu itu negatif dalam parangan dia setelah taklim jadi cuek ke suami setelah taklim gak pernah atau jarang dandan ke suami setelah taklim jadi banyak silaturahmi ke ahwat-ahwat dan melalaikan suami barangkali begitu, jadi akhirnya ah, gak, jangan taklim, rugi merugikan suami Barangkali begitu Tapi kalau hasil dari talim positif Untuk suami anak-anak dan rumah tangga Masa suami melarang. Jadi coba Cari penyebabnya dan buka dialog Dengan suami Bagaimana menghadapi Suami yang lalai dalam ibadah Kepada Allah, diingatkan Dengan seara yang sebaik mungkin Dan tidak bersifat menggurui Syukur kalau suami bisa diajak ngaji Yuk ngaji ke rumah Buria itu kan ibu-ibu tapi ada bapak-bapaknya di sebelah sana gitu. Kalau tidak, ya kalau tidak maka kasih buku majalah, suruh dibaca. Kalau nggak mau baca, kasih CD, VCD atau kaset pengajian, suruh didengar. Kalau dia nggak mau nyetel, kita yang nsetel, dengerin bareng-bareng. Kalau umpamanya bapaknya sibuk di rumah, kita setel yang keras biar dia dengar. Ya. Upaya pas bapaknya ke kamar uh, berbaring kita bawa radionya. <SILENGALAN> Kenapa kamu ngikut sih? Kan saya ingin dekat sama bapak, <SILENGALAN> tapi ingin dengar juga ini gitu. pura-pura dekat sendiri padahal biar bapaknya tega. Ah dengan itu mudah-mudahan teringatkan. Doa. Dan berdoa juga jangan lupa. Bagaimana bacaan tahiyah berkaitan dengan riwayat dari Ibnu Mas'ud? Tentang perbedaan lafadz ketika Rasul masih hidup dan ketika sudah wafat. Ia itu oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari disohhikan, oleh Syekh Al Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi juga disohhikan dan memang benar seperti itu harusnya. Jadi ketika Nabi masih hidup, para sahabat membaca tahiyat Assalamu alaikum, Ayuhan Nabi wa Rahmatullahi barokatuh tabi setelah meninggal dirubah assalamu alannabi wa rahmatullahi wabarakatuh riwayat itu sahih dan itu diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar dan Fathul Bari dan Syarah Al Dan kitab sifat salat Nabi Bagaimana hukumnya istri yang tidak mau dimadu? Mungkin istri itu enggak tahu rasanya madu. Madu itu manis. Dan bermanfaat sebagai obat. Tergantung. Si istri tidak mau dimadu itu apa alasannya? Kalau alas alasannya cemburu. Dan ingin memonopoli suami untuk diri sendiri. Maka lalu dia e, melarang suami karena kecemburuan itu, maka itu tidak boleh. Itu adalah melikuti tabiat yang buruk. Tapi kalau dia tidak mau dimadu karena melihat kondisi suami belum memungkinkan untuk beristri dua, satu istri saja umpamanya masih Kedodoran, masih belum bisa menafkahi dengan baik juga belum e, membina mendidik dengan baik tambah satu lagi nanti umpamanya khawatir moral yang satu aja masih ngontrak gitu ya dengan e, nafkah kembang kempis kadang makan kadang e, e, ya. tidak gitu terus mau tambah lagi tambah beban wah ini akan tambah mabbarat terus Efeknya ke mertua dan orang tua Tambah jelek Nanti bisa-bisa Menimbulkan efek negatif yang lebih besar Makanya dalam kondisi seperti itu Tidak setuju Kalau suaminya menikah lagi Lalu menyarankan tidak menikah lagi Nah kalau ini pertimbangannya Tidak apa-apa Boleh saja menyarankan Tetapi tetap tidak boleh maksa suaminya Agar tidak Menikah lagi Tolong jelaskan Amalan harian, bulanan, tahunan Amalan harian, bulanan, tahunan Apa yang dijelaskan Oh mungkin takdir ya Takdir, ada pencatatan takdir tahunan Ada takdir eh, harian gitu Ya itu nanti. Ya cuma intinya gini, kalau takdir tahunan ditetapkannya pada malam Lailatul Qadar. Disebut Lailatul Qadar malam penetapan Qadar atau takdir. Nah nanti untuk setahun yang akan datang itu ditetapkan, dituliskan si anu haji, si anu mati, si anu lahir gitu. Kalau harian, Nah itu harian dan setiap hari Allah itu sibuk menetapkan takdir Dalam Al Quran surah Ar Rahman disebutkan Kullayyumin Setiap hari Allah itu sibuk Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat itu Maksudnya sibuk mengatur dan menetapkan takdir harian Hari ini akan terjadi begini, begini, begini Dan mengatur agar itu terjadi Setiap hari seperti itu Nah itu Bagaimana kalau seorang ibu keguguran pada usia kehamilan 10 minggu. Apakah akan menyelamatkan kita dari hisab? 10 minggu bagi 4 berapa? 2 setengah bulannya. 2 setengah bulan itu belum belum menjadi ruh, belum ada ruh, belum menjadi manusia dan diangkat istihabah. Tapi itu tetap musibah dan setiap musibah sekecil apapun menguburkan dosa, apalagi besar. Dan keguguran ini musibah besar, bukan kecil baik secara fisik ataupun secara psikis. Itu gabungan antara dua sisi musibah, musibah fisik dan juga psikis. Dan itu menggugurkan banyak dosa. Tadi sudah dijelaskan bahwa empat kelompok orang tuli, pikun, idiot. Dan yang masa fatrah ya Ujian bagi mereka adalah di akhirat kelak Seandainya kita Sebagai orang tua Memiliki anak yang termasuk Salah satu kelompok tersebut Apa yang dapat kita lakukan Kepada anak kita tersebut Sebagai bekal mereka kelak Di akhirat Agar taat kepada Allah Agar masuk surga Yang harus kita lakukan Semaksimal yang kita bisa kalau bisa disembuhkan idiot, Keidiotannya sembuhkan Kalau enggak Minimal kita memperhatikan Baik perkembangan fisiknya Ataupun juga psihisnya Walaupun idiot Tapi dia punya rasa Jangan kan manusia Binatang aja kan punya perasaan Dan tidak boleh dizolim Ya kita kondisikan Kalau upah kita ke mesin Bawa ke mesin Siapa tahu dia bisa menangkap Atau setidaknya bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di dalam masjid. Nah seperti itulah. Bagaimana hukumnya berjualan buku-buku di dalam masjid? Apa ada fatwanya? Haram, tidak boleh kalau di dalam masjid. Kalau di emperan, di teras masjid Maka itu tidak dianggap di dalam masjid Sehingga Lajnah Daima ketika ditanya Boleh gak berjualan di teras masjid? Boleh Apa alasannya? Karena itu bukan di dalam masjid Yang menjadi batasan Antara luar dan dalam masjid Adalah sesuai kesepakatan manusia Yaitu pintu Nah di pintu itulah kita memasukkan, memulai dengan masuk tangan eh, apa kaki kanan dan keluar kaki kiri. Kemudian di pintu itu pula kita membaca doa masuk masjid dan doa keluar masjid ketika keluar. Nah itu itu batasannya. Jadi di dalam pintu berarti itu bagian dalam masjid, di luar pintu berarti itu di luar. Bagian masjid dan berlakulah hukum untuk di dalam masjid. Kalaupun di luar masjid maka tidak berlaku hukum di dalam masjid. Kalau di dalam masjid tidak boleh umpamanya e, berjualan, tidak boleh meluda, tidak boleh mencari dan mengumumkan barang yang hilang, maka itu tidak berlaku di luar masjid. Jadi di luar masjid boleh jualan, walaupun di terasnya boleh mencari barang hilang dan seterusnya nah itu jadi kalau bukunya di dalam masjid tidak boleh oh, anak-anak anak-anak -anak kecil yang hilang itu di rumah, di masjid ya? nggak boleh di luar aja apa ibu pintunya banyak ya, iya tetap walaupun banyak ya pintunya ya, berlapis, oh berlapis ya. jadi di di koridor di, uh, jadi setelah bagi uh, dinding bagian dalam ada lagi di luar di koridor itu ada dinding pintu lagi gitu Ada berlapis-lapis Nah itu tergantung kesepakatan si pengurus DKM Nah kalau dia memfungsikan bagian koridor tersebut Bagian teras tapi teras itu sudah di, di, dipakai dinding lagi dan ada pintu lagi gitu ya Itu koridor namanya bu. Nah kalau Si DKM, si pengurus masjid memfungsikan koridor itu Sama seperti masjid, berarti itu bagian dalam masjid Berarti kalau masuk ke sana, duduk di sana harus tahan diatur masjid dan tidak boleh jualan di sana gitu Tapi kalau koridor itu tidak difungsikan sebagai masjid oleh oleh si DKM Umpamanya sering diadakan bazar di sana atau umpamanya sering e, ditaruh barang-barang e, tertentu dianggap sebagai gudang dan seterusnya berarti itu bukan bagian dalam masjid dan tidak berlaku ketentuan-ketentuan untuk di dalam masjid Bagaimana hukum duduk dalam salat untuk tahiyat akhir bagi salat yang hanya 2 rakaat, 1 rakaat, 3 rakaat tanpa tahiyat awal alias witir pertama untuk eh, khusus dua rokat khusus dua rokat ulama ikhtilaf imam abu hanifa imam ahmad menyatakan bahwa tahiyat pada rokat kedua itu iftirash duduknya iftirash itu seperti duduk di antara dua sujud iftirash walaupun itu tahiyat terakhir seperti dalam sholat jumat, atau dalam sholat uh, subuh, atau dalam sholat sunat yang dua rakaat Walaupun itu tahiyat akhir, maka duduknya adalah iftirosh. Berdasarkan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim, yang menyatakan, وَقَرْنَا رَسُوْا وَقَعْ وَقَوْا لَفِكُلْ لِرَوْا تَيْنِي أَلْتَحِيَا وَنَصَوْبَا Rizda'ul yumna Wa tarasha Rizda'ul uh, yusra Wa fa'ada alaiha Kata uh, Wa'il bin Hujrin Nabi selalu mengatakan at di setiap Dua rokaat atau rokaat kedua Dan beliau Menghamparkan kakinya yang kiri Dan duduk di atasnya Serta menegakkan Kakinya yang kanan Jadi duduk di atas Kaki kiri dan menegakkan kaki tumit yang kanan menunjukkan itu duduk iftiroh. Nah, berdasarkan itu Imam Ahmad menyatakan iftiroh. Adapun Imam Syafi'i, Rahimahullah, menyatakan setiap tashahud yang diakhiri oleh salam, ibu, setiap tashahud yang diakhiri oleh salam berapa rakaat pun dia maka duduknya harus duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu duduk tahiyat akhir Buya, yang 4 rakaat atau yang 3 rakaat gitu. Nah, duduk tahiyat akhir itu disebut duduk tawarruk. Kata Imam Syafi'i dan dikutip oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari, dikutip juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sifat Sholat Nabi, setiap tahiyat atau tasyahud yang diakhiri oleh salam Berapa rokaat pun Satu rokaat, dua rokaat, tiga rokaat Maka itu tawaruh Tapi Kalau tidak diakhiri oleh salam Walaupun tahiyat akhir Maka Harus iftiraj Umpamanya Walaupun tahiyat akhir Berapa rokaat pun dia Umpamanya kita Salat empat rokaat Atau tiga rokaat Tapi rokaat kedua yang harusnya Tahiyat awal kita lupa Nah nanti Sebelum salam kita harus gimana dulu? Sujud syafi Jadi setelah tahiyat kita tidak Tidak langsung salam Tapi harus sujud syafi dulu dua kali Maka walaupun itu tahiyat akhir Kata Imam Syafi Maka harus duduk iftiraj Walaupun tahiyat akhir Sebab setelah tahiyat itu Sujud dulu sebelum salam Nah itu yang menjadi patokan dalam pendapat Imam Syafi'i Jadi kalau tahiyat itu diakhiri oleh salam, berapa rokaat pun Maka itu tahiyat eh, harus duduk tawaruf Tapi kalau tidak diakhiri oleh salam, maka duduknya duduk iftiraj Nah ini ikhtilaf di kalangan para ulama menjadi dua pendapat seperti tadi Nah, pendapat Imam Syafi'i menjawab semua pertanyaan di sini Baik yang 1 rokaat, yang 2 rokaat, yang 3 rokaat Maka kalau itu diakhiri oleh salam Maka itu harus tawar Tapi kalau orang yang berpendapat rokaat kedua Harus iftiros walaupun terakhir Maka ketika ditanya bagaimana duduk tasyahud akhir yang satu rokaat witir Atau yang 3 rokaat witir tanpa tasyahud awal Maka mereka tidak memiliki dalil tentang masalah ini Oleh karena itulah Maka kita menemukan para duat Para asatira, ibu, Kalau mungkin ibu-ibu tidak pernah melihat ya. Tapi ikhwan mungkin suka melihat Para duat, para ustaz Ketika sholat dua rokaat Itu duduknya ada yang Iftirosh, ada juga yang tawaruh Itu memang dari sononya perbedaan itu ada Nah yang saya tahu gitu ya Yang saya tahu di Jakarta yang termasuk Orang yang duduk tasyahudnya Akhirnya tawaruh Walaupun dua rokaatnya nah, Ustaz Abul Hakim gitu ya. Adapun yang lain-lainnya Ibtiroas oh, ya. Kalau saya Sama dengan Ustaz Abul Hakim Kalau duduk eh, dua rokaat Itu tawaruh Tawaruh Dengan alasan tadi Tapi kita tidak pernah bertengkar Ketika sholat bareng-bareng. Saya duduk di pinggir Syekh Ali Hasan Al-Azari, Syekh Musa dan Syekh Salim. E, beda, tapi beliau tidak menegur. karena pasti tahu alasannya. Oh, pasti ini alasannya tahu. <tik> Kalau Syekh Ali, Masyekh Yordan termasuk Mas Syekh Binba, Syekh Al-Usemin, Syekh Al-Albani. Menyatakan yang dua rohkan itu duduknya iftirah. Saya melihat banyak para doa. Para Ustadz yang dulu ketika Dua rokaat tawaruk Tapi sekarang berubah menjadi Iftiros Yang saya tahu hanya dua Ustadz yang masih begitu Yaitu Ustadz Abdul Hakim dan saya Selain itu masih Tawaruk Tapi ketika di, di forum diskusi Eh masih, masih <tik> Yang lain Iftiros saya dan Ustadz Abdul Hakim tawar. Tapi di forum-forum diskusi Saya tanya Antun coba Kalau satu rokaat tiga rokaat ikiror atau tawar dalilnya mana ngareng saja bu sampai sekarang seperti itu seorang anak <tik> belum sih alih ngareng sama nanya sih alih nensal nanti kalau ketemu ya kalau ketemu tapi suka lupa kalau ketemu apakah boleh anak tuli bisu diberi warisan yang berlebihan kalau warisan kan sudah ditetapkan bu oleh Quran dan Hadis Tidak boleh lebih tidak boleh kurang Tapi pas sebagaimana ketentuan syariah Jadi Jangankan orang tulibi orang apapun tidak boleh Diberi warisan melebihi ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah Terakhir Bagaimana hukumnya Makanan tahlilan bila kita diantarkan makanan ke rumah Para kita tidak hadir Begitu juga dengan makanan ulang tahun Ya ini kasus banyak terjadi Sheikh bin Baz, rahimahullah ta'ala menyatakan Hukum asal Ibu yang ngobrol dengan dulu Hukum asal seluruh makanan itu halal Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan yang di antara uh, makanan yang diharamkan uh, yang ditetapkan berdasarkan dalil Al-Qur'an di antaranya empat bangkai, daging babi, darah dan yang disembelih tidak. tidak disebut nama Allah. Terus dalam hadis disebutkan binatang yang bercakar, yang bertaring kayak gitu ya. Nah, adapun makanan yang berasal dari acara-acara bidah atau musyrik tidak ada dalil yang menghalangkannya. Bahkan Nabi s.a. dan para sahabat dulu suka memakan makanan yang bersumber dari sesajian orang musyrik kepada berhala. Itu dimakan. Tidak apa-apa dan itu halal kata Syed bin Baz. Itu Syed bin Baz menjelaskan dalam ta'lib kepada kitab ta'udin al-syarah kitab ta'udin Fatul Majid. Nah jadi... Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka kita tidak boleh mengharamkannya. Oleh karena itulah, maka makanan yang berasal dari acara-acara bid'ah, ulang tahun, tahlilan, atau yang sejenisnya, hukum asal dari makanan itu adalah halal. Karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sehingga boleh dimakan. Adapun perhelatan yang diharamkan itu adalah kumpul-kumpul dan makan-makan di rumah orang yang kematian itu disebut liyaha dan liyaha termasuk adat jahiliyah. Sehingga itu yang terlarang. Terlarangnya itu bukan karena haram makanannya, tapi karena haram acaranya. Nah, sekarang kalau makanannya kita diantar ke rumah kita, tapi kita tidak hadir di rumah. Hukum asal dari makanan itu halal. Tapi ketika ditanyakan ini kepada lajnah da'imah mereka menjawab Walaupun hukum asal dari makanan itu halal Tapi bila kita terima mengakibatkan timbulnya fitnah atau kesalahpahaman orang awam Maka sebaiknya tidak diterima Bukan karena haramnya makanan itu Tapi karena efek negatif yang ditimbulkannya Umpamanya tetangga Tahlilan, lalu kita dikirim makanan Kita terima Akibatnya mereka menyangka Oh kita juga mendukung tahlilan Kita juga membolehkan tuh dikirim Mungkin gak hadir itu karena gak sempat Atau karena malas tuh makanannya diambil Gitu ya Sehingga orang-orang menyangka tuh Ustadz Anu Juga mendukung tahlilan Mungkinnya saya kirim Diterima Malah mengucapkan terima kasih Malah lagi ya gitu <tuh> Nah itu bisa salah paham. Kalau kesalahpahaman itu khawatir terjadi, maka sebaiknya tidak kita terima. Atau timbul fitnah, fitnahnya umpamanya orang-orang tahu kita ini anti atau tidak setuju dengan taklimat, lalu ingin mengecek, ya mengecek dengan cara dikirimi makanan. Kalau ditolak, nanti itu akan jadi senjata bagi mereka bahwa kita ini menghina mereka. Kalau diterima, oh ini senjata lagi. Lihat tuh. Kalau at tahlilannya anti, makanannya cuman ini. Itu disebarkan. Jadi fitnah, umpamanya. Nah, kalau itu terjadi fitnah, maka kita ambil yang disebut dengan akhafutururain. Mana yang motorotnya jauh lebih kesil. Di antara dua motorot. Karena kita dilema. Diterima. Jadi fitnah tidak diterima. Jadi fitnah juga diterima disebut... Uh, tahlilnya anti Makanannya demen Tidak diterima Wah itu menghina Lalu menghasut, memprovokasi Dan seterusnya Nah kita tinggal pertimbangkan Mana yang lebih kecil malbaratnya Di antara dua malbarat yang akan timbul Jadi hukum asal makanan itu Bu halal Ulang tahun ke Atau tahlilan Atau apapun acara-acara bin'ah atau perayaan Maulid atau perayaan apapun halal status makanannya karena tidak ada dalilnya yang mengharapkan tetapi kalau itu bisa menimbulkan fitnah maka kita lebih baik untuk merawat yaitu ya ada dari bapak-bapak silahkan kalau yang dapat itu dari misalnya orang tua kita ikut tahlilan Orangnya kan bawa besek orang tua kita ikut tahlilan berangnya bawa besek iya sama Baik itu caranya diantar Ataupun dibawa oleh orang tua Atau gimana, pokoknya Status makanan itu tetap Halal ya. uh, Saya Baru ikut mau ngaji Saya minta maaf kalau dalam segi agama Saya benar-benar kurang hmm. Saya mau tanya sedikit Kalau istri Misalkan dari pagi sampai sore Itu kan dia gosok Atau ngeci atau gini gitu kan nah pada saat malamnya istri kita uh, ngajak gaul, tapi tidak mau dengan alasan ah tadi capek ah, ngos ini ngos itu gitu yang ngajak istri apa suami suami Asa. gitu terus istri menolak uh, yang, yang pertama yang kedua ibadah itu mudah dicari dan juga mudah dikeluarkan uh, gitu kayak kita berdoa itu untuk menyelamatkan jiwa ibadah bisa dicari bisa mudah dicari mudah dihapus Mudah yeah. dihapus gimana? Maksudnya kalau maksudnya kalau misalnya kan uh, jalan dengan tidak muslimnya terus kita mau bagaimana itu kan maksudnya gitu Pak Musta. Bisa dihapus kan juga dengan berbuat uh, makjian. Pahala dari ibadah bisa terhapus yeah. gitu. Ya, ada dua pertanyaan dari bapak-bapak, penting juga untuk ibu-ibu, karena e, ini juga menyangkut ibu-ibu. Pertanyaan pertama, istri ini kan seharian kerja capek, dari pagi sampai malam. Setelah capek malam harinya, suaminya umpah ngajak berhubungan, tapi istri menolak karena capek. Apakah boleh? Tidak boleh. Itu dosa. Kalau suami tidak rinto maka semalaman dia dilaknat oleh para malaikat sampai suaminya rinto kepada dia. Jadi kata orang Sunda mah bu wayahna capek-capek juga harus melayani suami. Nah, untuk menghindarkan hal itu, maka yakinilah semua yang dilakukan Baik bekerja di rumah Termasuk melayani semua suami Itu ibadah dengan Kadar pahala tinggi Dan kadar dosa yang terhapuskan Juga banyak Ketika bekerja Dosa bubur Pahala nambah Ketika melayani suami juga begitu Dosa bubur Pahala juga banyak luar biasa Jadi capek juga tidak Tidak free Tapi ada balasan, balasannya itu berupa gugurnya dosa dan dapat pahala. Ya, sekarang bu para karyawan bu, delapan jam seharian kerja, tapi pas ada kerja lembur, dia mereka ada lembur, wah seneng sekali karena kerja lembur itu pasti di, dibayar dengan dengan mahal lagi. Lebih eh, Perhitungannya lebih mahal Daripada gaji biasa Kan gitu Masa ibu-ibu kalah sama karyawan-karyawan Yang lembur Sudah capek 8 jam seharian Bekerja, pas ada kesempatan lembur Iya mereka Mudah-mudahan tiap malam bisa lembur Bisa, uang lemburnya bisa Sebesar gaji nanti Seneng gitu, atau lebih malas Bisa seneng, nah ini kayak begitu Seharian ibu-ibu ya Capek tapi capainya itu tidak gratis Ada pahala, ada dosa yang gugur Pas malamnya saat disirat ada lemur lagi Itu juga pahala dan dosa yang gugurnya lebih besar Jadi apa boleh buat ibu? Teruskan saja agar pahalanya dapat banyak dan dosa yang gugur juga banyak Ini yang pertama Kalau tidak dilayani dosa sih ya. Makanya untuk mengantisipasi hal ini, kadang-kadang dalam kondisi tertentu, gitu ya, adanya pembantu itu cukup uh, amat sangat membantu mengoptimalkan fungsi utama istri terhadap suami dan anak-anak. Lebih baik kita korban 300 sampai 400 ribu per bulan, asal keutuhan dan keharmonisan rumah tangga ini betul-betul optimal, berkualitas daripada kita sayang kepada 300 atau 400 ribu tapi keharmonisan suami istri terganggu hanya karena rasa capek yang dialami kedua-duanya setelah capek emosinya tidak stabil, mudah tersinggung, sensitif dan sedikit ada masalah bisa memicu terjadinya pertengkaran, terancamlah Jangan dihutang atik ibu Terancamlah keutuhan rumah tangga tersebut Ini yang pertama Kedua Tadi disebutkan ibadah itu mudah didapat tapi mudah juga hilang Maksud mudah hilang Pahala dari ibadah itu bisa terhapus Benar Bisa terhapus oleh pertama ria atau sumah kalau ria umpah ingin dilihat Kalau sum'ah ingin didengar Kita umpamanya di dalam rumah Di luar banyak orang kita mau ngaji Gimana caranya agar ngaji Kita kedengaran dikeraskan Agar dipuji Atau kita tadi malam tahajud Tapi gak ada orang yang tahu kita ingin dipuji Akhirnya kita ceritakan Tahajudnya tidak dilihat oleh orang lain Tapi kita ceritakan Agar kita dipuji karena tahajud kita Itu juga Bisa menghapus pahala kita Hal lain yang bisa menghapus pahala adalah Gibah dan fitnah Gibah itu menceritakan kejelekan orang lain Maka dengan bergibah Berarti kita memberi pahala kita Kepada orang yang kita gibahi Demikian juga kedolipan yang lain Kita menghina orang lain Kita memojokkan orang lain Kita memelototi orang lain Memukul orang lain Mendolimi orang lain berarti kita memberikan pahala kita kepada dia Kalau pahala kita habis Kedoliman kita masih banyak Dosa orang yang kita dolimi di offer ke kita Habis pahala kita menumpuk aja dosa Benar bahwa Kalau ada amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa Sebaliknya ada juga amalan-amalan yang bisa menghapuskan pahala Maka dalam hal ini Syekh Salim bin Idha Hilali mem, men, Menulis sebuah buku Yang berjudul Mubcilatul A'mal Mubcilatul A'mal itu artinya Hal-hal yang bisa mengugurkan Amalan-amalan Wallahu'alam -amalan Ini sudah mengugur Ini Diuntang labu depan Oh ya, Rabu depan ibu-ibu kita bertemu lagi ya. Karena kan setiap Rabu ganjil dan Rabu ganjil minggu depan Rabu ganjil minggu sekarang